Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau eh coba dalami sosok maulana Jalaluddin Ahmad Arawi Al-Amani. Iya menarik nih. Ada satu hal yang langsung hmm bikin penasaran dari sumber-sumber kita ya. Beliau ini sering banget nyebut dirinya Abdudhaif Fakir Hakir. hamba Hambanemah Fakir Hina gitu. Rendah hati banget ya kedengarannya. Banget. Tapi uh, di sisi lain otoritas keilmuan dan spiritualnya itu luas banget. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, okay, jadi fokus kita memang Maulana Arrawi ini ya. Guru Sufi Naksya Bandi Mujadidi Kontemporer, bukan Jalaluddin Rumi yang abad ke-13 itu ya, beda orang. Penting tuh dicatat, sama akademinya juga kan, Naksya Bandi Akademi Quran Sunnah Hadis di Malaysia. Betul, kita lihat gimana belia dan akademinya ini jalan. Oke, okay, mulai dari kontras tadi deh. Gelar rendah hati, itu sama kenyataannya. Sumber kita nyebut beliau pegang ijazah, ini kan semacam lisensi mengajar gitu ya? Ya, izin resmi. Nah, ijazahnya itu bukan cuma satu tarekat naqsyabandi aja, tapi banyak. Ada koderiyah, cistityah, wah macam-macam. Betul. Plus, ini lagi, ijazah ilmu hadis. Soheh al-Bukhari pula. Jarang loh ini. Itu dia. Jadi kayak penguasaan dobel gitu ya. Syariat, hukum formalnya, sama tarekat, jalan spiritualnya. Tepat sekali. Ini kunci otoritasnya. Menguasai dua-duanya, lahir dan batin. Jadi beliau bisa uh, menjembatani keduanya gitu. Nah, ada lagi yang unik soal otoritas beliau nih. Disebut soal koneksi YC. Katanya beliau cerita pengalaman pribadi, dapat hubungan spiritual langsung sama pendiri tarekat Naksjabandi. Ah iya, Hadrat Shah Bahauddin Naksjaban. Yang hidupnya udah lama banget kan, berabad-abad lalu. Betul, itu gimana kita memahaminya ya? Dapat ilmu tanpa ketemu fisik. Nah... Ini konsep menarik di tasawuf, koneksi UIC itu e, semacam dapat bimbingan atau fight lah, limpahan spiritual gitu, langsung dari guru. Walau nggak ketemu fisik, bisa jadi gurunya udah wafat atau jauh banget. Oh gitu, jadi kayak jalur transmisi spiritual lain ya, di luar silsilah fisik yang biasa itu. Bisa dibilang gitu, buat Maulana Arrui, ini kayak lapisan validasi spiritual tambahan, Sumber ilmu langsung... Oke, oke. Sekarang kita geser dikit ke akademinya. Naksya Bandi Akademi Quran Sunnah Hadis. Apa sih yang bikin akademi ini uh, menonjol menurut sumber kita? Prinsip utamanya itu, integrasi tasawuf tapi harus patuh banget sama Quran dan sunnah. ketat banget. Seketat apa tuh? Ya, sumbernya jelas bilang akademinya secara eksplisit nolak yang namanya bid'ah. Inovasi tanpa dasar, terus hurafat, tahayul ya, termasuk juga nolak tarian-tarian ritual sama simak. Itu loh, dengerin musik spiritual tertentu. Wah, simak juga ditolak ya. Padahal kan itu cukup umum di beberapa tarekat lain. Nah, iya kan? Tapi ini memang khasnya cabang mujadidiyah. Mereka punya semangat reformis, tajdid, mau memurnikan ajaran kembali ke sumber asli. Jadi tujuannya jelas ya, mencapai iman, islam, dan ihsan yang sempurna itu. Persis. Terus, Gimana praktek tasawufnya sehari-hari, biar tetap sejalan sama prinsip ketap itu? Metode kuncinya apa aja? Akademinya punya kurikulum yang eh, rapi banget, terstruktur. Praktek intinya itu ada zikir khafi. Zikir dalam hati ya? Iya, zikir dalam hati. Itu dianggap lebih utama, karena bisa terus menerus gak kelihatan. Terus ada robitah. Rabitah? Hmm. Itu apa lagi? Semacam usaha membangun koneksi batin yang kuat sama guru pembimbing Sheikh Mursyid dan guru-guru di silsilah ke atas. Buat dapat bimbingan rohani gitu. Oke, koneksi batin. Lalu? Ada juga murokobah. Ini semacam meditasi atau kontemplasi mendalam lah buat merasakan kehadiran ilahi. Hmm, editatif ya? Iya. Dan semua ini diajarkan bertahap. Salah satunya lewat aktivasi Lataif. Itu kayak titik-titik halus persepsi spiritual di dalam diri kita. Wah, detail ya. Jadi peran guru penting banget, Gong di sini, Syekh Mursid itu? Penting banget, sama proses bayi ah juga. Sumpah setia murid ke guru itu jadi fondasinya. Oke. Nah, selain ngajar langsung, beliau kan juga nulis banyak ya? Produktif banget. Sumber, kita nyebut beberapa karya utama. Ada Arisalah Ar al Aliyah. Itu risalah lengkap soal tarekat Naksyabandiyah, Mujadidiyah. Komprehensif gitu ya? Iya. Terus ada Rasail Arawi. Ini kumpulan surat-surat pribadi beliau ke murid-muridnya. Isinya bimbingan personal. Jadi formatnya lebih intim. Oh, menarik tuh. Kayak curhatan tapi isinya bimbingan ya? <laughs> Hah, bisa jadi gitu. Terus ada Makulat Arawi, kumpulan tanya-jawab. Jadi kelihatan usahanya buat dokumentasi dan jebarin ilmu secara sistematis dan jangkauannya enggak cuma lokal kan ada usaha buat audiens global juga disebut betul banget beliau enggak cuma terjemahin karya klasik ke bahasa melayu tapi juga nulis karya asli dalam bahasa inggris urdu karyanya sendiri juga diterjemahin ke banyak bahasa wah keren dan yang relevan sama zaman sekarang nih beliau manfaatin platform digital juga youtube misalnya ada playlist jurnakis itu Visi dakwahnya global dan adaptif Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya Maulana Arawi Ar ini uh, Figur penting lah ya Di tasawuf kontemporer Beliau kayak jembatan gitu Jembatan antara apa nih? Antara ilmu Islam tradisional Syariat hadithnya kuat Sama praktik spiritual tasawuf yang ortodoks Khususnya Naksabandiyah Mujadidiyah ini Metodenya campur, klasik sama modern Setuju, dan ini relevan Buat Anda yang dengerin Kenapa? Karena ngeliat tokoh kayak Maulana Ar-Rowi ini ngasih gambaran nyata di mana Tasawuf yang eh, patuh banget sama Qur'an Sunnah itu hidup dan diajarkan sekarang. Jadi bukan cuma teori ya, ada prakteknya. Iya, ini suara penting lah dalam wacana Tasawuf hari ini. Upaya nyata integrasi batin sama lahiriah agama. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi dikit ke soal koneksi UYC tadi. Mengingat tarekat ini, Naksya Bandiyah Mujadidiyah, Kan ketat banget ya soal bimbingan terstruktur dari mursyid yang hidup, silsilah fisik yang jelas. Hmm, Iya kan? Ada penekanan kuat di situ. Terus gimana kita memahami klaim koneksi UIC beliau yang sifatnya sangat pribadi, langsung gitu? Nah ini pertanyaan bagus buat direnungkan lebih lanjut kan? Gimana klaim pribadi ini bisa ada dalam tradisi yang begitu menekankan struktur formal? Jadi mungkin... Mungkin ini nunjukin ada keragaman cara ya, gimana otoritas dan pengetahuan spiritual itu bisa diterima atau ditransmisikan. Bahkan dalam tradisi yang kelihatannya sangat terstruktur. Sesuatu buat Anda pikirkan lagi.